Assalamualaikum Saudarlun, berita pagi di Siar hari ini Minggu 31 Maret 2019 dibacakan Ardian Syah. 3 narapidana cabang Rutan Sinabang dipindahkan. Warga Ditenom Aceh Jaya tenggelam saat mencari kerang. Kadis sosial Agara sebut tidak ada dana untuk bantuan masa panik korban banjir bandang. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom Serambi FM. Berita pagi Serambi FM juga bisa anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Loxmame, Radio Loxar 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun tiga orang narapidana di cabang rutan tahanan Sinabang dipindahkan ke Melabu dan Banda Aceh. Pemindahan ketiga narapidana bukan karena ada masalah hukum, melainkan karena kondisi darurat cabang rutan setempat pasca kebakaran. Kepala cabang rutan, Sinabang, menyatakan dari 82 orang napi yang berada di cabang rutan, hanya tiga orang yang dipindahkan. Dari tiga orang napi yang dipindahkan, terdapat napi yang masih di dibawa umur. Sudarlun, seorang warga Tenom Aceh Jaya, dikabarkan tenggelam dan hilang di kawasan sungai Aluambang, Kecamatan Tenom Aceh Jaya. Informasi yang diperoleh Serambi korban tenggelam saat sedang mencari lokan atau yang lebih dikenal warga setempat dengan sebutan kerang. Data sementara korban diduga bernama Azhar. Kapol Sektenom Ibda Ilham Tri Kurnia yang dihubungi Serambi mengaku adanya warga yang dikabarkan tenggelam di kawasan Sungai Aluambang. Sterlun Kepala Dinas Sosial Aceh Tenggara Sarimin SAG mengatakan pihaknya tidak memiliki dana untuk menyalurkan bantuan masa panik kepada korban bencana banjir bandang yang terjadi di Desa Titi Pasir, Kampung Baru dan Pasar Puntung Kecamatan Semadam. Tidak ada anggaran untuk bantuan masa panik korban banjir bandang. Bupati Agara juga belum menetapkan status darurat bencana. Seperti diberitakan sebelumnya, pasca banjir bandang yang terjadi di Desa Titipasir, Kampung Baru dan Pasar Puntung, Kecamatan Semadam pada Kamis 28 Maret 2019 malam, mengakibatkan 16 rumah rusak dan belasan lainnya terendam lumpur. Namun hingga Sabtu 30 Maret 2019 siang, pasokan air bersih dan dapur umum bagi korban banjir bandang dari Pemkap Agara tidak disalurkan, sehingga membuat korban banjir bandang kecewa. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Sudarlun penyerang Barcelona Lionel Messi menyebut empat nama pesepak bola yang diprediksinya bisa menjadi merebut gelar pemain terbaik dunia. Menurutnya Messi tidak menaruh nama Cristiano Ronaldo di grup tersebut. Dalam wawancara eksklusif dengan Radio 94,7 Klub, Oktober, Messi mengungkapkan sejumlah nama yang diyakini bisa menjadi pemain terbaik dunia. Setidaknya ada empat nama pesepak bola yang disebut Messi. Messi tidak memasukkan nama Ronaldo dalam grup tersebut. Pasalnya, Lapulga menganggap Ronaldo berada satu level dengannya. Saudari Zahra Elham, perempuan Afghanistan pertama yang menang ajang pencarian bakat Afghan Star berjanji akan melawan kelompok Taliban dengan musiknya. Elham, keturunan etnis minoritas Hazara, memenangkan Afghan Star ke-14 pada pekan lalu, memecahkan rekor karena jawara 13 musim sebelumnya merupakan pria. Meski bangga atas pencapaiannya, Elham mengaku terkejut karena bisa menjadi perempuan pertama yang memenangkan kontes. Perempuan berusia 20 tahun yang mengaku fans Justin Bieber dan Maherzine ini mengatakan tidak berniat terjun ke dunia politik. Taliban merupakan kelompok politik yang telah lama berkonflik dengan pemerintah Afghanistan. Dari Nusrum Serambi Tanjung Permai berita pagi edisi Minggu 31 Maret 2019.